Mitra bisnis, Habibie berpendapat, ujian nasional diperlukan untuk standar kualitas dalam mengejar ketertinggalan dari negara tetangga. Juga sebagai sebuah stressing bagi murid dan guru agar bisa mencapai prestasi. Namun Ketua Serikat Guru berpendapat, ujian nasional tidak diperlukan. Dan untuk prestasi, anak-anak didik tidak boleh stres di dalam belajar. Selain itu, ujian nasional belum layak diadakan. Sampai kualitas guru dan kelengkapan sarana-prasarana merata untuk semua sekolah di seluruh Indonesia. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan budayawan Sujiwo Tejo. Mas Tejo, apa komentar Anda? Ya Saya pendapat sama dua hal itu, Wendy bahawa standarisasi saya setuju penting, cuman yang diukur dari ujian nasional ini kemampuan siswa, atau kemampuan guru mengerjakan kurikulumnya. kalau yang diukur yang pertama, mestinya cukup diambil percontohan saja sampling, kayak uh, quick count dalam pemilu, sehingga yang diperiksa itu kan sudah ada statistik sudah ada metodologi, cuman beberapa sekolah, jadi sekolah yang baik atau sekolah yang enggak, muskulai di kota sama sekolah di pelosok dia beli di sampel, kayak epikion itu. Tapi tidak untuk ujian akhir ya, mungkin untuk kelas 2, untuk kelas 1. Dari situ kan bisa ketahuan bahwa, oh ternyata kurikulum yang dicanangkan secara nasional itu belum bisa diajarkan secara rata, secara nasional. Mungkin ada keterbatasan buku-buku, atau keterbatasan guru, atau apa-apa Tapi apakah harus melalui ujian nasional atau enggak? Yang kedua pertanyaan saya, apakah ujian, kalau memang betul ujian nasional itu diperlukan, apa? standarisasi itu wujudnya adalah ujian nasional kenapa kok ini tidak dianggap oleh perguruan tinggi Kenapa aku harus tes lagi masuk perguruan tinggi Jadi stresnya dobel-dobel Mestinya kan ya udah kalau memang ini Ujian nasional itu tetap ada Dan dicanangkan sebagai Tolok ukur Kemampuan siswa Mestinya langsung menunjuk ke Tingkat dia diterima di perguruan tinggi Langsung gak usah tes atau sesat itu Jadi saya kira itu Nah kalau memang ternyata lulusan sekolah menengah umum Itu memang belum bisa kerja Dan harus melanjutkan ke perguruan tinggi Bukan sekolah menengah kejuru lain, mas suraya harus masuk perguruan tinggi ya udah kalau gitu ditiadakan ujian nasional di tingkat sekolah menengah umum itu biarkan yang mengetes perguruan tinggi jadi semuanya dilulusin aja gitu loh berarti kita tidak mempunyai satu standar yang universal berlaku di Indonesia dong mas. Kalau aku sepakat, mending itu yang diukur adalah standarnya, yang diukur adalah kemampuan, daya serap guru atau sekolah dalam melaksanakan sebuah program nasional yang disebut kurikulum. Jadi di-templing. Jadi yang dites adalah kemampuan anak-anak kelas 1, kelas 2, sebelum ujian akhir. Tidak harus seluruh Indonesia. Kan sudah ada statistik gitu kayak quick count itu. Nah dari situ kan bisa diketahui, oh ternyata belum. Nah kalau belum, apa yang dilakukan? Oh penataran guru-guru. Oh pendidikan lagi guru-guru. Hmm. Oh pengadaan lagi buku-buku, ada banyak, praktisi pasti lebih tahu itu Ingin saya katakan di sini bahwa yang saya agak ngeget-ngeget itu Kenapa kok masyarakat gaduh di dalam kasus Susnudu Haji Atau di dalam kasus penembakan di cebongan atau terorisme Padahal ini kekisruan ujian nasional itu jauh lebih parah dampaknya, karena ini masalah pendidikan, pendidikan itu inti dari kebudayaan, kebudayaan itu ada soal militer, ada soal perdagangan, ada soal kesenian, ada soal pertanian tapi inti semua itu adalah pendidikan, bagaimana menyiapkan masyarakat menghadapi semua tantangan di berbagai bidang, tadi militer, perekonomian melalui pendidikan, nah kalau pendidikan saja kacau terbukti dari penyelenggaraan ujian kemarin, ya kita bisa Ngebayangin kebudayaan kita kan kayak apa ini? Inti, inti, ini inti-inti pendidikan, berbarengan dengan ujian nasional jangan lupa, ada kurikulum 2013 yang masih debatable, masih diperlibatkan banyak pihak yang katanya tidak melibatkan guru, ya apapun lah, itu biar para ahli pendidikan yang ngomong. Saya berusaha tidak percaya bahawa kurikulum 13 itu memperbodoh. Berusaha untuk tidak percaya bahawa kurikulum 2013 itu penyelenggarannya amburadul juga penganggarannya. Saya akan berusaha untuk tidak percaya itu. Seandainya tidak terjadi kasus ujian nasional kemarin, nah, begitu terjadi, lah saya sekarang meluh. Ini berarti benar yang dibilang orang-orang bahwa kurikulum 2013 amburadul membuat anak menjadi patuh, membuat anak menjadi tidak kritis dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Satu paket. Yang yang kita ukur kan nanti kurikulum dari ujian ini. Kalau ujiannya sudah betul, standar sudah uh, betul, tapi kurikulumnya agak betul, ya percuma juga. Ujiannya beres, bagus semua. Soal soalnya terdistribusi, tapi pertanyaannya dan lain sebagainya nggak mendidik karena kurikulumnya salah. Itu juga percuma kan? Karena kan uh, ujian itu salah satu alat untuk mengukur kurikulum itu berhasil atau nggak dijalankan. Nah ini kurikulum saja bermasalah. Minimal yang yang saya dengar. Yang saya tahu dari pendidikan matematika dan bahasa tidak mengajarkan anak untuk kritis, untuk sesuai dengan perkembangan zaman. Sekali lagi Wendy, tolong dicek ke para ahli pendidikan. Sebagai orang luar di kebudayaan. cuma guru saya tidak percaya yang saya katakan tadi. Tapi dengan kejadian amburadulnya UNAS, saya jadi percaya sekarang. Demikian budayawan Sujiwo Tejo, saya Wendy Lim.